Baik, Alhamdulillah Telah disampaikan tausia oleh Ustadz Ini berikut ada pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Ada 15 pertanyaan Bagaimana Ustadz? Mau dijawab semua atau dipilih? Tiga saja Pertanyaan pertama Alahu minkum Ustadz larangan Memotong atau mencabut Bagi orang yang kurban itu Sebatas yang disebutkan Dalam sunah fitroh Atau mencakup semua rambut Yang ada di tubuh Jazakumullah khairan Bismillah Menjawab pertanyaan yang tadi disebutkan kalau kita melihat kepada Hadis Nabi SAW, maka Hadis Nabi SAW menyebutkan secara umum, ya, syar, Syarahu rambutnya, sehingga di sini Allahumma Alam mencakup segala rambut yang di tubuhnya, ya. Karenanya kita berhati-hati, karena ini juga terkait. Dengan Kondisi para jemaah haji Orang-orang yang berikram Mereka Dilarang mencabut Rambutnya, memotong rambutnya Yang ini juga bersifat umum Baik rambut kepala Atau kumisnya Atau Rambut yang tumbuh Di bagian manapun dari tubuhnya Ya Sehingga seorang yang mau berkorban ya dengan syariat ini dia menyerupai orang yang sedang berihram ya di sini ada kaitan untuk dia ingat mereka yang sedang melakukan haji dan uh, ibadah ihram di tanah suci ya sehingga ini maknanya wallahu alam umum wallahu a'lam Kemudian pertanyaan kedua Jika terjadi perselisian antar suami istri Apakah dibolehkan istri tidur di luar kamar suami tanpa seizin suaminya? Jazakumlah Khairan Eh Selama dia menjadi istri bagi suami Maka ketaatan kepada suami tetap masih berlaku Sehingga ketika suami tidak mengizinkan Bagaimanapun kesalnya seorang istri Maka dia harus bersabar ya, Dan tidak mengikuti emosinya atau hawa nafsunya dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. tapi kalau suami mengizinkan, ya dalam arti di sini bab mengizinkan tidak selalu dengan ucapan. Ya. kadangkala izin itu terucap, kadangkala terpahami dari suatu kebiasaan, ya. Jika misalnya suami uh, dengan melihat sikap istrinya yang sedang kesal seperti itu dan uh, suami merelakan dan itu telah terpahami bersama, maka itu artinya adalah izin. Ya, yeah. Allahumma'alaikum. Pertanyaan ketiga, Bismillah, Afwan Ustadz, apakah memang diperbolehkan menghiasi potongan ceramah atau ayat Al-Quran dengan suara-suara seperti menggelegar petir dan lain-lain yang sepengetahuan anak itu suara dari alat musik? Mohon penjelasannya, seseorang khairan. Terkait dengan ayat-ayat eh, Nampaknya eh, Lebih selamat ya Kita tidak Memberikan background-background seperti itu Kita khawatir bahwa ini menjadi Sesuatu yang Baru dalam agama ini Khawatir nanti Seseorang lebih menikmati Background-background suara itu Daripada ayat-ayatnya dan khawatir seorang nanti merasa Kurang menikmati ayat-ayat Kalau tidak ada background-background suara itu Padahal yang dimaksud dengan Ayat-ayat Al-Quran Adalah Untuk ditadaburi maknanya Bukan lantunannya Saja Ya, Lantunan Kalau bagus Sesuai tajwid Itu diperintahkan oleh Nabi SAW Ya. Namun ada yang lebih daripada itu, itu maknanya. Nah, dengan eh, adanya background-background yang menghiasinya menurut kita khawatir tujuan inti daripada Al-Qur'an malah tersisihkan. Ya. Adapun ceramah-ceramah eh uh, insyaallah tidak ada masalah itu ucapan kita sebagai manusia ya yeah. bila diberi background-background seperti itu insyaallah tidak ada masalah eh uh, adapun yang diiskalkan atau menjadi pertanyaan si penanya bahwa ini asal usulnya dari suara musik Allah alam yang dimaksud dengan musik adalah bukan suara-suara itu, ya barangkali kalau didefinisikan mungkin saja itu masuk dalam suara musik, ya, definisi orang tertentu tentunya. Namun Allah alam yang dipahami dari uh, hadis-hadis uh, adalah musik yang telah diketahui yaitu yang mengiringi nyanyian-nyanyian dan seterusnya ya karenanya sebatas yang saya tahu misalnya dering uh, jam ya itu dibolehkan walaupun orang akan mengatakan juga lo ini kan ada asal usulnya dari musik tapi itu dibolehkan dan tidak masuk dalam Uh, larangan musik yang dimaksud dalam hadis, ya. Yeah. pula yang lain seperti yang tadi dicontohkan misalnya suara halilintar atau suara telapak telapak kaki kuda dan lain-lain, ya. Yeah. Jadi, Allahumma alam, insya Allah itu diperbolehkan. Allahumma alam, jawab mungkin ini saja yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan mengingat waktu yang terbatas, ya. Yeah. Dan seperti yang antum uh, lihat mungkin sekarang sudah jam setengah sepuluh ya mungkin yang mendengarkan juga sudah kelelahan. Alhamdulillah kami ucapkan. Jazakumullah Khairan Khathiroq kepada Al-Ustaz Komar Aidi Hafizullah Yang telah menyampaikan uraian-uraian indah Untuk membangkitkan semangat berilmu dan beramal Serta pencerahan yang gamblang Tentang bagaimana seharusnya menyikapi dunia yang fana Semoga tausiah dan nasihat yang disampaikan Benar-benar bisa kita amalkan Sehingga kita seluruhnya akan beruntung dan jaya Sekali lagi tak bosan kami atas nama Tim Radio Darussalam Wonogiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Jazakumullah Khairon atas alustad Komarshu Aidi Hafizdauloh atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan di tengah kesibukan beliau yang cukup padat. Begitu pula kepada sekedap tim dan kru Radio Tasfia Temanggung Hafizdakumullah yang telah bersedia bekerjasama dengan kami. Hingga akhirnya acara ini bisa terlaksana. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.